besar. Ketika di jalan ada ketemu orang yang ngerokok kecium, aduh ingin lagi. Apalagi ketika ketemu kawan-kawan yang masih ngerokok, ditawari kita tolak enggak, hatinya ingin. Kamu mau kampungan, enggak modern, enggak gaul, enggak gokil kalau enggak ngerokok. Diejek begitu, ada sedikit sedikit sedikit. Kalau ternyata cing atuh sakenyot wae mah. Apa artinya sakenyot? Se sehisab ajamah. Itu tidak sabar dia dalam menjauhi apa yang dilarang. Itu jenis sabar yang kedua. Jenis sabar yang ketiga, sabrun alal maqdur. Sabar terhadap apa yang Allah takdirkan untuknya baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Kita sudah terangkan takdir itu dua maknanya. Pertama, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah, ketentuan Allah yang Allah berlakukan di alam ini. Kalau takdir dengan makna ini tidak ada yang buruk. Semua takdir dalam arti ketetapan Allah Semuanya baik tidak ada yang buruk Makna kedua dari takdir adalah Peristiwa yang Allah tetapkan Kejadian yang Allah tetapkan Nah ini mah ada yang buruk Buruk dalam arti Menurut kacamata orang yang menerimanya yang mengalami seperti musibah, sakit, termasuk kematian orang yang kita cintai, kecelakaan yang teralami itu kejadian itu ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa taala. Nah ini mah ada yang buruk. Kata siapa buruk? Kata Nabi saw. Ketika beliau menjelaskan rukun iman antum minallahi wa, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu minabil qadari khairihi wasyarrih iman itu kamu beriman kepada Allah para malaikatnya kitabnya rasulnya hari akhir dan kamu beriman kepada takdir Allah baik yang baik atau yang buruk baik yang baik ataupun yang buruk yang Allah tetapkan untuk kita Wajib disikapi secara sabar. Adapun ketika takdir itu buruk, فلا يشكو رباهو. Wa ya'almu anna ma'asobahu lam yakun liyuktiahu, wa ma'aktuahu lam yakun liyusibahu. Adapun kalau takdir tersebut buruk, jangan mengeluh. Jangan berputus asa. Apalagi umpamanya meratap, mencerit jerit meraung-raung. Dia harus tahu bahwa apa yang Allah takdirkan tidak mungkin meleset dari dirinya. Tidak mungkin luput dari dirinya. Dan apa yang tidak Allah takdirkan tidak mungkin menimpa dirinya. Jadi kalau itu sudah menimpa dirinya, berarti itulah takdir Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah At-Tagabun ayat 11. Maka asobah min musibatin illa bi'idnillah. Wama yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Kata Allah tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali dengan izin Allah Siapa yang beriman kepada Allah berarti Allah telah memberikan hidayah kepada hatinya Dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu Jadi jangan apa? Jangan mengeluh seperti definisi sabar di awal pembahasan sabar ini ini maknanya adalah sabar terhadap takdir yang dianggap buruk Kita sudah jelaskan definisi sabar di awal Habsun nafsi anil jaz'i Yaitu menahan diri dari putus asa Menahan diri, menahan lisan dari mengeluh menahan diri menahan anggota badan dari merobek-robek pakaian mencakar-cakar wajah menjambak-jambak rambut gogoleran lolongseran, kokosedan ah tidak begitu menahan diri dari semua itu dan ini harus dilakukan di awal terjadinya musibah sebab Nabi saw menyatakan Inna sabru, inna sud ula. Sabar itu dilakukan di awal terjadinya musibah. Begitu musibah terjadi, saat itu sabar. Kalau sehari dua hari merintih, meraung-raung, mencerit-cerit, setelah tiga hari baru diam, itu bukan sabar. Mungkin capek, wakarama. Ya, Jadi Inilah yang dimaksud dengan sabar Di dalam menerima semua takdir-takdir yang buruk Termasuk takdir yang baik juga wajib disikapi dengan sabar Contoh takdir yang baik apa? Kita diberi keleluas keluangan rizki Kesehatan Kekuasaan Jabatan Pangkat Popularitas, semua itu dianggap takdir yang baik oleh manusia. Kenapa baik? Karena menyenangkan. Diberi rizki yang banyak menyenangkan. Diberi pangkat jabatan kekuasaan popularitas, semua itu menyenangkan. Wajib disikapi dengan sikap sabar. Bagaimana sabarnya? Sabarnya itu harus on the track di atas kebahagiaan. Maknanya tetap di atas jalur Quran Sunnah Tidak menggunakan semua karunia Allah tadi untuk bermaksiat kepadanya Kalau seseorang diberi kekayaan Keluar zakatnya, infaknya, sodakohnya Menolong banyak orang gitu kan Kemudian tidak menggunakan uangnya untuk bermaksiat Demikian juga jabatan Demikian juga pangkat Demikian juga kekuasaan Demikian juga popularitas Dan seterusnya Berarti sabar dia Seringkali orang sabar di atas kemiskinan Tapi tidak sabar di atas kekayaannya Ketika miskin rajin ibadah mendekat kepada Allah Diberi kekayaan Sudah dia berhenti Berkurang ibadahnya Total akhirnya ditinggalkan. Demikian juga jabatan, pangkat, popularitas. Begitu dia menjadi orang yang populer, dia angkuh. Dia sombong, dia arogan. Dia besar kepala. Asa aing uyah kidul. Itu artinya sombong. Maka dia tidak sabar di dalam menerima takdir yang baik, ya. Nah, semuanya itu sudah Allah takdirkan. Allah berfirman, "Inna kullasyai'in khalaqnahu biqadarin." Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Kenapa Allah tekankan agar kalau diberi kebaikan Tidak sombong Tidak bangga Kalau diberi Kesusahan Tidak putus asa Karena semuanya itu Telah Allah tetapkan Untuk dirinya Lihat Al-Hadid 22 Dan 23 Allah berfirman Ma'asobamim musibatin Ya Ya uh, Allah عز وجل menyatakan ma'asaba fil ardi wala fi anfusikum an nabroha likay la ta'sa'u ala bima asaakum wallahu la yuhibbu kullal mukhtalin Allah tidak ada satu pun musibah yang terjadi di muka bumi Ataupun yang menimpa diri diri kalian, kecuali semua itu telah tertulis di dalam kitab dalam lauhul mahfudh kitab induk, di sana tertulis seluruh tak takdir mengkabli an-nabroaha sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Kata Nabi saw ketika menjelaskan ayat ini dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim, ya. Inna khalaqal khalaq wa qaddara maqadir, maqadirahu min qabli ayahluq al wal-arz bi khamzina al Sesungguhnya Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan telah menetapkan takdir-takdir dari seluruh makhluk itu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi langit dan buminya belum ada 50 tahun 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, seluruh takdir yang akan terjadi di muka bumi, di alam jagat raya ini, sudah Allah tetapkan lebih dahulu perencanaannya sudah matang banget rinci dan detil atau jangankan ketetapan Allah manusia Sebelum membangun sebuah bangunan tinggi Sebelumnya dirancang dulu kan Beberapa tahun sebelum dirancang Potongan bangunannya, model bangunannya, konstruksinya Sampai detil ukuran besinya kan Ukuran besinya segala macam itu Terus posisi besinya kayak gimana Dirancang sedetil mungkin sampai hitungan mili Itu di, di, di Apa namanya Di ditetapkan dirancang dulu. Adakan dulu penelaahan dari aspek amdal. Apakah bangunan ini menimbulkan macet enggak? Kalau didirikan di sini. Apakah bangunan ini mengakibatkan banjir enggak? Dan seterusnya. Kalau semua udah oke, enggak ada masalah, enggak ada masalah, ah baru kan mulai itu orang itu Insiur, arsitek dan sipil dan banyak disiplin ilmu terkait dalam masalah itu yang bergabung menjadi satu. Itu beberapa tahun sebelumnya itu detail rinci. Pas berdiri sesuai dengan perencanaan awal itu orang apalagi Allah wabarakatuh lebih rinci, lebih detail, lebih teliti harta daun. Kering di tengah hutan Di tengah leweng luang liwung gitu Yang masih perawan yang belum pernah terjamah oleh tangan-tangan manusia Ada daun kering yang jatuh di tengah hutan Itu sudah tertulis di lauhul mahfud Sudah ada ketetapannya Ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini ada Untuk apa Allah begitu dan Allah tekankan Ingatkan kepada manusia fatakum Agar kalian tidak putus asa Terhadap apa yang luput dari kalian Sesuatu yang Berharga lepas dari tangan kita Dirampas orang Atau hilang Atau gimana aja caranya gitu Itu lepas Itu lepasnya itu luputnya itu Hilangnya itu dari tangan kita Sudah jadi ketetapan Allah Pasti itu Enggak bisa dihindari Makanya kalian enggak perlu putus asa Itu sudah tertulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi Ini ada Likain la tasau fatakum wala bima atakum dan kalian tidak bangga tidak sombong tidak arogan terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian baik yang diberikan itu harta jabatan pangkat kekuasaan atau apapun itu Allah lah yang memberi apakah sebagai karunia Tergantung orangnya Kalau orang kafir Orang durhaka Diberi jabatan, diberi uang Diberikan kekuasaan Itu bukan anugerah tentu saja Bukan karama Tapi istidraj Biar dia tambah kafir Tambah musrik Tambah durhaka Dikasih itu Nanti ingat pertanggung Babak belur nanti di akhirat Kalau enggak tobat dari hal itu oleh karena itulah maka tidak ya perlu bangga karena semua itu Allah yang berikan loh bukan murni prestasi kita tapi kan saya memperoleh semua itu karena skill saya karena kesungguh-sungguhan saya okey siapa yang memberi skill itu kepada kita Allah siapa yang memberikan semangat untuk bersungguh-sungguh kepada kita Allah. Siapa yang memberikan jalan-jalan yang mudah bagi kita sehingga mencapai prestasi itu? Allah Azza wa Jalla. Allah yang mengatur semuanya. Berakibat baik Bagi dirinya Tidak ada yang Berakibat buruk Dan ini yang membuat Nabi Salusam terpesona Oleh Sikap seorang mukmin yang Seluruh urusan yang Menimpanya Diantisipasi dengan cara Yang benar sehingga Seluruhnya berakibat baik Dan tak ada satupun yang Berakibat buruk diberi hal-hal yang menyenangkan syukur diberi hal-hal yang menyakitkan sabar syukur dan sabar ini ya itu berkaitan loh siapa orang yang mampu bersyukur ketika diberi nikmat dia akan mampu bersabar Ketika diberikan penderitaan Sebaliknya siapa orang yang Tidak bersyukur Ketika diberi kenikmatan Dia tidak mampu bersabar ketika mengalami penderitaan Lihat orang-orang kaya Yang kekayaannya tidak dia syukuri itu Tidak dia syukuri Kekayaannya dipakai foya-foya Dipakai masyid ternyata amruk, bisnisnya umpaya bangkrut, kalau dia jadi pejabat, kemudian apa namanya, sudah berhenti kemudian e kekayaannya disita, kemudian dia amruk maka dia gak bisa bersabar dia putus asa dia gila dia bunuh diri ada ya? yang bunuh diri, ada ya? yang gila ketika Keinginan dunianya tidak tercapai, ada yang seperti itu. Inilah tiga jenis kesabaran yang semoga Allah wajahalal menganugerahkan kita seluruh jenis kesabaran tersebut. Ya, apa saya tiga jenis ini? Pertama sabar dalam melaksanakan perintah Allah maknanya istiqamah, kontinu, terus-menerus. Di atas ketaatan sekalipun banyak godaan menghadang. Kedua, sabar dalam menjauhi semua yang dilarang. Walaupun daya tarik godaan untuk kembali kepada keburukan itu gede. Tetap dia istiqamah. Menjauhi semua keburukan. Dan yang ketiga, sabar di dalam menerima musibah, penderitaan. Dengan cara dia tidak mengeluh, tidak berputus asa Tidak melakukan tindakan yang terlarang ketika menerima musibah tersebut Selesai sudah penjelasan tentang tiga jenis kesabaran Poin berikutnya adalah bahwa kesabaran ini berlaku umum Baik orang umum, orang awam, maupun orang-orang spesial. Seperti para wali Allah. Seperti ya para nabi, para rasul. Seperti orang-orang saleh Kenapa ini ditekankan oleh syakhul Islam? Ditekankan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Sebab banyak penjelasan Dari kalangan orang-orang yang keliru pemahamannya Yang berpendapat sabar ini hanya bagi orang awam semata-mata Walaupun wali Allah tuh gak perlu lagi sabar gitu katanya nah Ini ditekankan Berkata mu'alif as-sabru min ajalli maqamatid din Wahu wajibun alal amati wal khasah Fakad amar Allahubihi anbia ahu warusulahu. Sabar adalah kedudukan yang paling mulia di dalam agama dan dia wajib baik bagi orang umum ataupun bagi orang khusus. Allah pun telah memerintahkan para nabiNya para rasulnya untuk bersabar. Mereka orang-orang khusus. Dengan kehususan yang juga spesial, udah khusus ditambah spesial lagi. Para Nabi dan para Rasul itu tidak banyak dibanding seluruh jumlah umat manusia. Nah orang-orang spesial yang sedikit itu pun oleh Allah disuruh sabar tuh. Allah berfirman dalam Al Quran surah Al Ahzab 35. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Tuh bayangkan. Bersabarlah kalian seperti kesabaran ulul azmi di kalangan para rasul. Para rasul itu sudah orang-orang yang khusus yang spesial, tapi ingat para nabi para rasul itu pun tingkatannya tidak di level yang sama Berbeda-beda sebagian nabi, sebagian rasul Ada yang lebih utama dibanding rasul-rasul yang lain Rasul-rasul yang paling utama disebut ulul azmi Para ulama ikhtilaf Tapi jumhur ulama menyatakan ulul azmi itu ada lima orang nabi Pertama nabi Nuh alaih salatu wassalam yang keduanya Nabi siapa Musa. Ketiga Nabi Ibrahim. Keempat Isa dan terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lima Nabi inilah yang oleh Allah disebut bersamaan dalam satu ayat, dalam beberapa ayat bukan satu ayat. Di antaranya dalam Ashuro. Ash ayat cari sendiri ayat 43 ya kalau enggak salah Allah berfirman syara'a alakum minaddin ma wasa nuhan Aku telah syariatkan kepada kalian tentang agama ini ma wasa nuhan telah aku wasiatkan juga Agama ini kepada Nuh. Wama syara Allah kumintadini mawasobihin Nuhan. Aku telah syariatkan kepada kalian agama ini, sebagaimana telah aku wasiatkan kepada Nuh. Wama auhaila, wama auhaina ilaika. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Hey Muhammad. Ya, terus disebut. Wa Musa wa Ibrahim wa, wa Musa wa Ibrahim wa Isa An aqimuddin Fala tatafarraqu fih Juga kepada Wa ma wasai nabihi Ibrahim wa Musa wa Isa Dan apa-apa yang telah aku Wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa An aqimuddin Tegakkan agama ini Disebut Nuh, Nabi SAW Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa Inilah yang disebutkan Ulul Azmi Spesial di kalangan para Rasul Ulul Azmi Ulul Azmi yang merupakan nabi-nabi termulia oleh Allah disuruh sabar Dan mereka bersabar Allah berfirman Fasbir kama sabara Ulul Azmi minar Rasul Sabarlah kalian seperti kesabaran Ulul Azmi di kalangan para Rasul ini perintah Allah kepada para Nabi. Termasuk Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran Surah an Nahl 127 Allah berfirman Wasbir wa ma sabruka illa billah sabarlah engkau hei Muhammad dan tidaklah kesabaranmu itu kecuali karena pertolongan Allah Wajalla. Jadi kalau para nabi yang mulia saja disuruh bersabar apalagi kita. Maka keliru berat, keliru besar. Kalau ada orang yang memahami bahwa para nabi, para rasul, para wali tidak lagi di, diharuskan bersabar. Ada gitu orang yang berpendapat begitu? Ada seperti seorang alim tapi sufi namanya Al-Harawi. Al-Harawi ini mengarang kitab judulnya Manazilus Sa'irin. Manazilus Sa'irin itu kitab sufi tasawuf. Di dalamnya terdapat penjelasan yang menurut para ulama keliru, makanya dikoreksi. Salah satu yang mengoreksi <coughs> Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan koreksi kitab tersebut beliau berjudul dengan judul Madarijus Salikin Di dalamnya Madarijus Salikin itu koreksi terhadap buku Manazilus Sairin Berkata Al-Harawi Dalam kitab Manazilus Sairin itu As-sabri min Manazilil Ammah. Sabar itu Termasuk Level orang umum Orang awam Para wali memang perlu lagi bersabar. Lalu dia berkata, As-sabru habsun nafsi anil makruh wa aqlul lisan anis syakwa wa huwa min as'abi manazili ala al-amah wa awhashuha fi tariqil mahabbah wa ankaruha fi tariqil tauhid. Kenapa? Bahwa ini untuk level orang awam Kalau para walimah tidak lagi perlu bersabar Dia menyatakan Karena sabar adalah menahan diri Dari segala sesuatu yang dibenci Menahan lisan Agar tidak mengeluh Dan ini level yang tersulit bagi orang awam yang tersusah di dalam meraih mahabbah kepada Allah dan yang paling berat jalan menuju tauhid bagi orang awam. Kalau untuk level para wali dan di atasnya itu sudah enggak perlu lagi menahan diri kata mereka begitu kata Al-Harawi begitu. Apa hanya Al-Harawi tidak ada namanya Abdul Abbas bin Al-Arif Seorang sufi juga Dia menyusun kitab Mahasinul Majalis Dia juga menyatakan Sabar termasuk Level orang awam Dia menyatakan Wahua min manazilil awami Aydhan lianna Sobra habsun nafsi anil makruh Kata dia sabar itu Termasuk level orang awam juga Karena masih Berkutat pada menahan diri dari semua yang makruh, yang tidak disukai. Berkata Ibnul Qayyim, rahimahullah, wahada la yasihhu. Ini tidak benar. Kenapa lianna sabar nisfu iman? Karena sabar itu setengah dari keimanan. Itu hadis yang ditekankan oleh Imam Ibnul Hajar dalam kitab Fathul Bari syarh Sahih Bukhari. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an As-sabr nisful iman wal akhir asyukru as Sabar itu setengah dari keimanan setengah lagi syukur Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah As-Saba ayat 19 Inna fi dzalika la ayatin li kulli syakur Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang bersabar dan bersyukur, sabar dan syukur, dua mata uang, dua sisi mata uang yang berbeda, tapi dalam satu mata uang yang sama. Setengahnya sabar, setengahnya syukur, itu cukup. Itulah iman. Dan sabar terjadi di tiga hal seperti yang tadi dijelaskan, melaksanakan perintah. Secara kontinu dan istiqamah Menjauhi semua larangan Secara kontinu dan istiqamah Terus menahan diri Dari mengeluh, dari putus asa ketika Mengalami takdir yang buruk ya Itu juga sabar Maka iman seluruhnya terdiri dari sabar dan syukur manusia tidak lepas dari dua hal di dalam hidup mungkin dia berada di sehat lebih sering sakit kita lebih sering sehat sakitnya belum tentu sebulan sekali setahun sekali ya lebih banyak tertawa lebih banyak menangis kita tertawa kita dipastikan setiap hari tertawa bahkan sehari bisa puluhan kali belasan kali tertawa ya Nangis, berapa kali kita dalam sebulan? Belum tentu kita sebulan sekali nangis Belum tentu setahun sekali nangis Nangis karena kesedihan maksudnya Jadi lebih sering berada di atas apa? Nikmat daripada penderitaan Ketika diberi nikmat harus apa? Syukur, ketika diberi penderitaan harus sabar Maka syukur dan sabar dua hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan setiap muslim. Maka bagaimana mungkin sabar ini hanya berlaku untuk level orang-orang awam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan sabar ini dalam Al-Quran setidak-tidaknya di 90 ayat Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala tentang hal itu Kadang-kadang bernada perintah seperti Fasbir kama sobar ulul azmi minar rasul sabarlah kalian Seperti sabarnya ulul azmi minar rasul seperti juga ayat yang tadi An-Nahl 127 Wasbiru wa masobruka illa billah Sabarlah kamu dan tidak ada kesabaranmu itu kecuali karena pertolongan Allah. Ini juga perintah. Kadang-kadang bernada pujian kepada orang yang bersabar. Seperti dalam surah Sad ayat 44 Allah berfirman. Ina wajadnahu sabiran nikmal abdu innahu awwab Kata Allah sesungguhnya ini tentang Nabi Ayyub alaihi Sesungguhnya kami menemukan Nabi Ayyub itu orang yang sabar nikmal abdu dialah sebaik-baik hamba dipuji oleh Allah karena kesabarannya Innahu awwab dan dia itu seorang yang awwab Awab itu selalu kembali kepada Allah Azza Wajalla. Kadang Allah pun memerintahkan untuk minta pertolongan kepada Allah melalui kesabaran. Allah berfirman, Ya ayuhal ladina amanustainu bissobri washallah. Hai hey orang-orang yang beriman. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Semua itu menunjukkan bahawa sabar wajib bagi setiap orang, baik orang umum ataupun orang khusus. Termasuk para nabi, para rasul membutuhkan kesabaran seperti orang-orang umum dari kalangan kaum mukminin pun membutuhkan kesabaran. Lalu Allah pun menegaskan. Bahawa sabar itu sebagai penyebab teraihnya semua kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nahl 126 wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih wa sabartum lahu khairul lissabirin. Kalau kamu mau membalas Membalas kejahatan orang kepada kita Dibolehkan membalas Balaslah mereka Seperti kejahatan yang kalian alami dari mereka Jangan lebih Kalau mereka nonjok sekali Boleh nonjok lagi sekali Jangan diperk-perk Jegir sekali Aduh perk-perk <tul> <terserah> Itu gak boleh Walain sabartum tapi kalau kamu sabar tidak mau membalas lahu sabirin itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dua opsi boleh balas setimpal dengan kejahatan dia boleh sabar. Mana yang lebih baik? Buktiya ahadun ataan khairon wa ausa minas sabar. Tidak ada satu pemberian pun yang diberikan kepada seseorang Yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran Pemberian Allah terbaik kepada seorang itu adalah diberinya kesabaran Itu tidak ada yang lebih baik dan lebih luas Kita pernah menjelaskan perkataan Umar al-Khattab r.a Yang menyatakan Wajadna kami Meraih Sebaik-baik kehidupan kami Dengan kesabaran Sebab bagaimana Tidak meraih Sebaik-baik kebaikan Kalau orang yang sabar itu Tetap isiqamah di atas ketaatan Isiqamah di atas Menjauhi segala yang dilarang Dan tetap tegar sabar tidak mengeluh ya ketika menerima musibah penderitaan sehebat apapun dan tidak arogan tidak sombong ketika diberikan anugerah sebesar apapun. Tetap sama mau suka mau duka, mau bahagia mau menderita ya. Sama sikapnya dekatnya Takarubnya kepada Allah Azza Tidak terpengaruh Pantas apabila Orang seperti itu Meraih sebaik-baik kehidupan Dalam kehidupannya Di dunia ini Itu yang teralami oleh para sahabat Allah memuji Kuntum khairah Ummatin Kalian, yang dimaksud kalian itu Kau mukminin ketika Ayat ini turun Siapa? Para Sahabat, kalian adalah umat terbaik. Gunto mukhairummatin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas karni. Sebaik-baik manusia adalah manusia pada generasi aku. Siapa generasi beliau? Para Sahabat. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka meraih sebaik-baik. Kualitas Dari kehidupan Seluruhnya itu karena kesabaran Berdasarkan semua penjelasan Tadi maka Sabar yang terpujialah Wajib bagi setiap orang Wajib bagi para Nabi, bagi para rasul Bagi para siddiqin Bagi orang-orang mukmin, Bagi orang-orang muslim Seluruhnya baik yang khusus Maupun yang umum berdasarkan nas Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjadi kewajiban bagi orang awam saja tapi tidak berlaku bagi orang khusus enggak enggak begitu seluruhnya terkena dengan kewajiban sabar selesai sudah penjelasan tentang sabar selesai juga ngaji kita hari ini karena waktunya juga pas Nanti untuk pertemuan yang akan datang Kita masuk kepada Bab yang lain yaitu Iman ya. Sementara Kita sudahi dan Sisa waktu yang ada kita akan gunakan Untuk tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bewarak dulu Ihwan ahwat yang Minat mau umroh Dengan saya saya ada jadwal di bulan Februari ya tanggal 14 Februari yang minat silakan hubungi saya. Untuk Desember sudah full. Tidak lagi menerima. Silakan hubungi saya. Pertanyaan pertama. Bagaimana penjelasan dengan takdir yang bisa dirubah oleh Allah? Juga takdir yang ditentukan setahun sekali di Lailatul Qadar dan takdir bisa diperpanj takdir diperpanjang umur karena silaturahmi. Ada hadis juga bahwa doa bisa merubah takdir. Hadisnya Sahih apa tidak? Iya Sahih. Terus apakah bertolak belakang Tidak dengan penjelasan tadi Tidak Bagaimana memadukan hadis-hadis yang Sepintas seperti yang bertolak belakang Iya Ini sudah sering ditanyakan Dan juga sering dijawab Doa Termasuk Bagian dari apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan manusia Termasuk ikhtiar Apakah ikhtiar kita bisa merubah takdir Doa bisa merubah takdir Baik ikhtiar syar'i ataupun ikhtiar hissi Ikhtiar syar'i itu contohnya umpamanya tadi ditanyakan silaturahmi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan man ahabba ayyuba satafii wa ayyun uh, syaa'a uh, ajalihi falyasil rahimah Siapa orang yang ingin diperpanjang eh siapa orang yang ingin diperluas rizkinya Wahayun syaafi ahzarih dan siapa yang ingin diperpanjang usianya hendaklah dia menyambung silaturahmi. Secara logika nggak ada penjelasan logis bagaimana silaturahmi bisa memperbanyak rizki dan memperpanjang umur ya. Tapi syariat menyatakan demikian. Itu ikhtiar Syari Mau logis mau tidak Mau ada alasan yang rasional atau tidak Rasul salasal menyatakan Silaturahmi bisa memperpanjang umur Dan bisa apa Memperluas rizki Ikhtiar hissi Contohnya Seseorang sakit Takdir bukan Ya kalau sudah terjadi itu takdir dia pergi ke dokter, ke tabib, ke herbalis atau ke terapis yang secara syar'i dibolehkan. Yang secara syar'i tidak terlarang. Bisa kopuntur, bisa bekam, bisa pijat refleksi dan seterusnya. Ada alasan logikanya bahawa terapi pengobatan seperti tadi itu ya betul bisa menyembuhkan. Kalau ke itu enggak boleh secara syar'i. Ya. Walaupun sembuh, itu ikhtiar hissi Walaupun tidak ada landasan syariatnya umpamanya kalau kalian batuk maka minumlah obat batuk dari dokter nggak ada. Obat batuk sendiri di zaman Nabi Sallam tidak ada. Gitu ya. Suntikan ada nggak di zaman Nabi Sallam? Tidak ada. Boleh tidak? Boleh. Bidah nggak? Nggak karena ini urusan Dunia bukan urusan agama, boleh. Ada alasan logisnya enggak kalau disuntik bisa sembuh? Ya ada. Gimana alasan logisnya? Enggak perlu dibahas itu. Tanya aja ke dokter. Nah, itu ikhtiar hissi. Boleh ikhtiar syar'i, boleh ikhtiar hissi. Dan silaturahmi termasuk ikhtiar syar'i i. walaupun tidak ada penjelasan logis kenapa silaturahmi bisa memperpanjang umur, bisa menambah eh uh, ya. Semua ikhtiar baik hissi ataupun syar'i termasuk doa itu doa ikhtiar syar'i juga ya. Doa termasuk ikhtiar syar'i. I. Itu termasuk bagian yang Allah takdirkan untuk manusia Tadi sudah saya jelaskan takdir ada dua makna Pertama ketetapan Allah Yang kedua peristiwa atau kejadian ya, Terjadinya kejadian yang Allah tetapkan Itu takdir Ada lagi takdir yang berupa ketetapan Allahnya Sebagai gambaran beginilah Dokter menetapkan terapi tertentu kepada pasien, suntik Ketetapan dokter, anggaplah takdir dokter Suntikannya, baik apa buruk menurut pandangan pasiennya? Buruk ya, karena apa? Membuat kita sakit Fisik sakit, psikis juga tegang dalam pikiran tuh, jangan-jangan salah nyuntik, salah obat, jangan-jangan nanti nancepnya di tulang, jangan-jangan nanti jarumnya patah uh serap sih tegang. Dianggap buruk. Suntikan buruk. Tapi ketetapan dokter ketika mengharuskan menyuntik pasien baik apa buruk? Baik demi kebutuhan kekekebaikan ke, si pasien. Keputusan untuk menyuntiknya itu takdir dokter suntikannya itu juga disebut takdirnya. Antara keputusan dengan tindakan menyuntiknya dua-duanya disebut takdir. Seseorang sakit itu takdirnya. Takdir yang teralami oleh orang keputusan Allah untuk memberikan sakit kepada dia itu juga takdir. Jadi ada keputusan Allah ada peristiwanya ya. Nah, ketika seseorang Tadinya miskin, itu takdir Allah. Allah menakdirkan dia miskin. Lalu dia berusaha. Ya, ya miskin ya bodoh. Lalu dia berusaha belajar sampai pintar. Dia berusaha mencari kerja sampai berhasil. Akhirnya berubah menjadi pintar dan kaya. Ya dia berusaha secara syar'i, Ya berdoa Ya Allah mudahkan bagi saya Ya, ya Allah berikan riski Ya Allah berikan ilmu Ya berusaha belajar Berusaha cari uh, relasi yang punya modal Kemudian dia berusaha sampai kaya raya Dia pinder dia kaya raya Apakah dia merubah takdir? Tidak Tapi begitulah takdir dia Awalnya dia ditakdirkan malas dan bodoh Lalu Allah berikan Keinginan yang kuat untuk belajar Keinginan yang kuat untuk berusaha Allah takdirkan dia untuk berdoa Doa dia juga itu takdir Allah Kalau Allah tidak mentakdirkan dia berdoa Dia tidak akan berdoa Usaha yang dia lakukan juga itu takdir Allah Kalau Allah tidak mentakdirkan dia berusaha Dia tidak akan berusaha Terus Allah takdirkan dimudahkan jalan-jalannya. Dipertemukan dengan guru yang bagus ketika mengajarnya. Dipertemukan dengan pebisnis ulung yang memariskan ilmu bisnisnya yang hebat kepada orang ini. Dipertemukan dengan investor pemodal yang banyak uangnya. Dipermudah jalan-jalannya oleh Allah dan itu semua Allah yang atur. Lalu dia berubah menjadi pinter dan kaya raya. Semuanya itu takdir Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, kalau disebut doa bisa merubah takdir, maknanya takdir yang dirubah itu adalah keadaan orang itu sebelum berdoa. Sebelum ikhtiar. Dia miskin, dia bodoh. Itu takdir dia. Kemudian Allah mentakdirkan dia untuk berdoa. Lalu takdir tadi, Berubah menjadi ya pintar ya kaya raya Maka semuanya itu berada dalam Koridor takdir Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga tidak bertolak belakang Antara bahwa takdir ketetapan Allah Dan keterangan bahwa takdir bisa dirubah dengan doa dan ikhtiar Bukankah ada e, dituliskan setiap tahun dalam Lailatul Qadar. Iya, kita sudah jelaskan ada 5 penulisan takdir. Takdir yang pertama, takdir azali yang 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan itu disebut takdir azali. Yang kedua, takdir umri. Takdir umri itu yang Allah takdirkan seumur hidup dia. Ketika seseorang berada dalam perut ibunya usia 4 bulan, Allah memerintahkan malaikat untuk mencatat apa? Empat hal. Ya, apa empat hal itu? Risikinya, ajalnya, amalnya, suka dukanya. Itu disebut takdir umri. Tapi takdir umri ini tidak akan bertolak belakang dengan takdir yang tertulis di lauhul mahfud Di takdir azali Enggak menginduk ke sana Enggak akan mungkin beda ya. Terus bagaimana kalau dia silaturahmi apakah berubah Bukankah rezekinya sudah ditetapkan Ajalnya juga sudah ditetapkan kalau silaturahmi apakah rizkinya bertambah dan umurnya bertambah berarti mengura, me, me, me, merubah catatan takdir? Enggak. Para ulama menjelaskan malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat diinstruksikan dua. Catat olehmu. Kalau dia silaturahmi kasih umur 80 tahun rizkinya 10 miliar total. Kalau enggak silaturahmi kasih saja 60 tahun dan rizkinya kasih aja 5 miliar total gitu ya. Malaikat menuliskan itu dan enggak tahu apakah orang ini akan silaturahmi atau tidak tapi Allah tahu. Dan catatan ini tidak bertolak belakang dengan catatan di Lauhul Mahfuz. Terus ada catatan sanawi atau catatan Tahunan, yaitu setiap lailatul qadar, lailatul qadri, khairun min al-fisari. Sebut lailatul qadar karena malam penetapan takdir. Allah menyatakan, catat si ini tahun ini haji, si ini lahir, si ini mati, si ini dan seterusnya begitu. Itu setiap lailatul qadar dan catatan lailatul qadar ini menginduk ke lahir mahfud, menginduk. Kecatatan azali dan tidak bertolak belakang semakin rinci dan yang terakhir takdir yaumi takdir harian setiap hari Allah mentakdirkan besok begini begini begini Allah berfirman kul lauma huwa fi sya'an fabi ayi ala'i rabbikum atukadzdziban setiap hari Allah itu sibuk Para ulama ahli tafsir menyatakan yang dimaksud sibuk di sini Allah menetapkan takdir-takdir harian yang akan terjadi besok. Ketetapan ini menginduk kepada catatan takdir sebelumnya, tidak mungkin bertolak belakang. Oleh karena itu tidak ada pertentangan antara catatan takdir yang satu dengan catatan takdir yang lain. Allahualam biswab. Terakhir ya. Ini masih banyak pertanyaan tapi waktunya. Apakah kalau kita lagi futur kita terkadang datang malas melakukan ibadah? Apakah bisa jadi kita telah melakukan dosa yang beribas menjadi malas beribadah? Iya pasti begitu. Al jazaumin jinsil amah. Balasan akan Allah berikan sesuai dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatan yang buruk Allah balas dengan yang buruk Yang buruknya apa? Disesatkan dia Dicabut hidayah yang Allah telah berikan sebelumnya kepada dia Allah berikan keinginan untuk bermaksiat Setelah dia berdosa dengan salah satu jenis dosa Allah berikan keinginan untuk melakukan dosa-dosa yang jenisnya lain Nabi SAW bersabda Iyakum wal kadiba Fa innal kadiba yahdi ila al fujur Jauhi oleh kalian berdusta Karena dusta itu bisa menyeret pelakunya kepada fujur Fujur ini sering saya jelaskan maknanya dua Khuruj anita'ah Keluar dari ketaatan Sebelum dia berdusta dia taat Setelah berdusta dia sangat malas untuk melakukan ketaatan itu Kedua al-wuquf fil ma'asi terjerumus kerana maksiat. Sebelum dia berdusta, dia tidak melakukan maksiat ini ini ini ini, tapi setelah dia berdusta kok ada keinginan dan keberanian nekat ingin melakukan ini ini ini, akhirnya terjerumus. Jadi setiap perbuatan dosa berakibat dua. Terhenti kita dari ketaatan yang selama ini kita lakukan. Tiba-tiba malas saja berat untuk melakukan ketaatan. Dan yang kedua yang tidak kalah bahayanya adalah. Tiba-tiba kita berani melakukan satu kemaksiatan yang sebelumnya tidak berani kita lakukan. Jadi ketika kita malas untuk ibadah. Ketahuilah itu karena dosa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Segera tobat kembali kepada Allah, Allah akan mengembalikan hidayah yang tadinya telah Allah berikan kepada kita ya, wallahu alam Ada sebuah kutaib judulnya Inhirafus Syabab. Inhiraf itu menyimpangnya para pemuda, dijelaskan penyebab para pemuda menyimpang dan bagaimana solusinya. Suatu saat kita ingin membahas kutaib tersebut ya, agar kita bisa mengetahui kiat terhindar dari futur Cukup sampai sini saja dulu. InsyaAllah kita sambung lagi ke misi yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Syadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.